Waktu Indonesia Barat Saatnya Berita Pagi Musik Assalamualaikum Saudara Loon, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli dan Radio Kultes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Jumat 3 September 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini sederhalun dari Bener Meriah, yang dilaporkan Budi Fatria. Sederalun, Satreskrim Polres Benar Meriah berhasil mengungkap dua kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap dua aset milik pemerintah di kabupaten setempat. Dua dari kasus tersebut polisi meringkus 8 tersangka beserta sejumlah barang bukti. ke-ela8 tersangka yaitu SP, BA, HP, dan AP yang diduga melakukan pencurian di PT Genap Mupakat aset milik pemerintah Aceh di kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar. Kemudian tersangka ER, HR, A, AY, mereka diduga melakukan pencurian di pabrik pengolahan kopi Puskut yang juga aset milik pemerintah Aceh di kampung Jamur Ujung, kecamatan Wih Pesam. Akibat dari dua kasus pencurian dengan pemberatan itu, kerugian ditaksir lebih kurang ratusan juta rupiah. Namun terkait kepemilikan dua aset ini, penyedik Sarai Skrim Polres Benar Meriah masih melakukan penyelidikan untuk membuktikan kepemilikan aset. Hal itu disampaikan Kapolres Benar Meriah AKBP Agung Surya Prabowo dalam konferensi pers yang berlangsung di Polres Benar Meriah Kamis kemarin. Kapolres menyebutkan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini berhasil diungkap oleh Sarai Skrim Polres Benar Meriah pada 31 Agustus lalu. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman 7 tahun kurungan. Setelah dari benar meriah Syederalun, kali ini ada berita dari Banda Aceh bersama laporan suburdani Dhani. Syederalun, Kementerian Sosial menyerahkan bantuan masker dan vitamin bagi masyarakat di 23 kabupaten kota se-aceh melalui Karang Taruna Aceh. Masker dan vitamin diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Tri Risma Harini kepada Ketua Karang Taruna Aceh Ismet Tanjung di Banda Aceh kamis kemarin. Bantuan sebanyak 29.210 paket tersebut nantinya untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu seluruh Aceh melalui Karang Taruna Kabupaten Kota. Dalam kesempatan itu, Mensos mengatakan Kemensos bakal bermitra dengan Karang Taruna sebagai penyalur bantuan ini. Risma juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki banyak anak muda yang kreatif dan bergerak di bidang sosial seperti Karang Taruna, salah satu pilar sosial di bawah binaan Kementerian Sosial. Menurutnya, sinergi dengan berbagai elemen masyarakat penting mempercepat penanganan pandemi. Ia juga menambahkan setiap Karang Taruna di 289 kecamatan se-aceh akan menerima 101 paket yang akan dibagikan dan didistribusikan kepada masyarakat Sudah kurang mampu. Dari Banda khususnya sekali setiap desa melalui ke Karang PD Taruna Kabupaten Kota Muhammad Sudaralun, truk bermuatan kaca dan pipa plastik yang dikebudikan Furkan 35 tahun warga melabuh Aceh Barat mengalami kecelakaan pada Kamis dini hari kemarin sekitar pukul 1.14. Truk menabrak pohon saat tiba pada tikungan tajam di Gampung Kupula Tanjung kecamatan Padang TGPD atau di Ruas Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Furkan menjelaskan truk bermuatan bahan material kaca serta pipa plastik yang disopirnya itu berangkat dari arah Medan menuju melabuh. Ketika dalam perjalanan setiba di tikungan tajam di Gampung Kupula Tanjung Padang Tiji, ada mobil minibus dari arah berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi. Untuk menghindari tabrakan dengan mobil minibus, Furkan berusaha membanting setir mengelak. Namun usahanya menghindari tabrakan membuat truk oleng dan hilang kendali. Akhirnya truk menabrak batang kayu yang ada di pinggir jalan hingga bagian depan truk ringsek berat. Beruntung tabrakan itu tidak sampai menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Hanya saja kondisi fisik truk mengalami rusak parah. Selain bagian depan mesin dan bodi truk, barang bawaan berupa kaca juga mengalami retak, bahkan juga pecah. Furkan mengaku kecelakaan yang menimpa dirinya sudah dilaporkan kepada toke pemilik barang. Sederalun setelah dari PD kita beralih ke Langsa bersama laporan Rahmat Zubir. Sederalun pipa sumur H4 lapangan Langsa offshore di bawah kendali Pertamina Hulu Rokan Zona 1 meliputi Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang diduga bocor yang mengakibatkan tumpah minyak ke laut lepas daerah sekitar. Kebocoran pipa pengeboran minyak lepas pantai di wilayah Laut Selat Malaka ini diduga sudah terjadi sejak sepekan memasuki bulan Agustus 2021 lalu. Informasi yang dihimpun, lokasi sumur H4 berada di perairan Selat Malaka, 130 km sebelah utara Pangkalan Susu, dan berjarak sekitar 38 km dari garis pantai terdekat Kuala Idi. Tumpahnya minyak mentah di area lepas pantai PT Pertamina Hulu Rokan, zona 1 field Pangkalan Susu Langsa of ini, diketahui pertama kali oleh para nelayan sejak tanggal 6 Agustus. Anggota DPRA dari fraksi Pan Asrizal H. Asnawi mengatakan dugaan tumpahan minyak mentah yang berada di perairan Selat Malaka ini harus ditindakan juti segera mungkin oleh pihak pengelola Pertamina. Hal itu penting supaya tumpahan minyak tidak meluas dan mengganggu habitat biota laut seperti ikan, udang, dan terumbu karang. Menurutnya, apabila lamban tertangani, tumpahan minyak mentah ini bisa melebar ke bibir pantai yang akan membawa dampak lebih buruk lagi. Sdr setelah dari Langsa, kita beralih ke Biren yang dilaporkan Yusmandin Idris. Sdr satu unit rumah semi permanen milik Ti Aminah 55 tahun, seorang janda di dusun Payasen Tewan, Desa Tepin Mane, Kecamatan Juli Biren ludes terbakar pada Kamis kemarin sekitar pukul 13.30. Selain rumah ludes terbakar, seorang keponakan korban bernama Henry mengalami luka bakar ringan di bagian kaki sebelah kanan. Kepala Dinas sosial Biren, Mulyadi, mengatakan informasi dari tim Tagana Biren saat kebakaran terjadi pemilik rumah Ti Aminah sedang tidur siang di dalam rumah. Sementara seorang anaknya bernama Samsudin sedang duduk di depan rumah. Tiba-tiba Samsudin kaget melihat api muncul dekat meteran listrik. Api dengan cepat membesar karena konstruksi bangunannya dari kayu. Karena api sulit dipadamkan, Samsudin segera masuk ke dalam untuk membangunkan ibunya yang sedang tidur. Dalam hitungan menit, puluhan warga berdatangan membantu memadamkan api. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah mobil pemadam dan petugas tiba di lokasi. Namun rumah yang ditempati Ti Aminah bersama tiga anaknya sudah ludes terbakar. Tak ada harta benda yang berhasil diselamatkan. Meski ada korban jiwa, namun seorang keponakan korban bernama Henry mengalami luka bakar ringan. Penyebab kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik. Sederalun, setelah dari Biren, kita beralih ke Pidi bersama laporan Muhammad Nazar. Sederalun, irigasi sekunder di Gampung Tangku, kecamatan Sakti, Pidi masih rusak. Kerusakan irigasi itu menyebabkan areal persawahan yang menyebar di kecamatan Sakti, Mutiara, Simpang 3 dan Kembang Tanjung tidak bisa digarap. Luas areal persawahan yang tidak bisa ditanami padi mencapai 3.000 hektar Kerusakan irigasi tersebut terjadi akibat dihantam banjir satu tahun lalu. Camat Sakti Amir Hamza mengatakan warga sangat kecewa karena pemerintah belum memperbaiki kerusakan irigasi di Kecamatan Sakti. Irigasi itu menyuplai air ke areal persawahan akibatnya petani tidak bisa menanam padi pada tanam gadu tahun ini. Kecik Desa Me Tengah Kecamatan Mutiara M. Nasir mengatakan... Irigasi tangke Sakti, Irigasi tangku sakti pernah direhab dua kali. Terakhir direhab Bupati Pidi Roni Ahmad atau Abu Syik pakai drum yang disambung. Namun drum itu harus dibongkar karena tersangkut sampah meski sempat dialiri air. Saat ini air dari irigasi tersebut banyak terbuang dibandingkan digunakan untuk areal persawahan petani. Karena itu warga meminta irigasi harus dibangun yang baru supaya petani bisa maksimal mengairi air ke areal sawah. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Syederalun, kita beralih ke berita nasional. Minta Badan Pengusahaan Batam segera pulihkan ekonomi. Syederalun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meminta Badan Pengusahaan Batam segera melakukan pemulihan ekonomi dan segera merealisasikan rencana investasi di kawasan setempat. Di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melantik Enoh Suharto Pranoto sebagai anggota Bidang Kebijakan Strategis Badan Pengusahaan atau BP Batam untuk meneruskan masa jabatan sampai dengan tahun 2024. Menko berharap jajaran pimpinan BP Batam dapat mengawal dan mensukseskan transformasi FTZ Batam menjadi KEK dan FTZ yang berdaya saing, dengan mempertahankan ketentuan dalam PP Nomor 41 tahun 2021. Ia menyatakan pelantikan anggota bidang kebijakan strategis BP Batam itu juga guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Batam untuk menunjang perekonomian regional dan nasional, yang telah menunjukkan pemulihan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 sebesar 7,07 persen. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso menyampaikan harapannya terkait perbaikan penanganan pandemi COVID-19 di Batam untuk mendorong perekonomian, terutama implementasi PP Nomor 41 tahun 2021. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan pihaknya siap untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya kegiatan berusaha di Batam. Ia bersama wakil kepala dan para anggota bidang juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program strategis pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Batam. Pelantikan dilaksanakan secara virtual dan hybrid secara fisik bertempat di Gedung Aliwardana, Jakarta Pusat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sudara Alun masih dari Berita Nasional, ada kabar dari Papua. Sebanyak empat anggota TNI Angkatan Darat ditemukan meninggal dunia akibat diserang oleh sekelompok orang tak dikenal atau OTK di Posramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat pada Kamis dini hari pukul 3 WIT. Keempat anggota TNI Angkatan Darat yang ditemukan meninggal dunia masing-masing serda Amrosius, Praka Dirham, Pratu Zul Ansari, dan Letu CHB Dirman. Keempat prajurit TNI Angkatan Darat ini diserang saat sedang tidur di pos Ramil Kisor. Ketiga anggota TNI AD masing-masing Serda Amrosius, Prakadirham, Pratu Zul Ansari ditemukan dalam keadaan tewas di dalam pos Ramil. Sedangkan Letu CHB Dirman, Komandan Pos Ramil Kisor ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di dalam semak-semak belukar tak jauh dari pos. Pangdam 17 Kasuari Majen 1 Nyoman Cantiasa menyatakan Para pelaku adalah kelompok separatis teroris atau KST yang ingin mengacaukan situasi keamanan. Penyerangan terhadap pos koramil persiapan distrik Mai Berat Selatan terjadi pada dini hari menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan 4 orang gugur, 2 luka, dan 5 orang selamat. Saat ini telah diperintahkan personil untuk mengejar para pelaku. Menurut Pangdam, selama ini personil pos koramil persiapan KISOR berhubungan baik dengan masyarakat sekitar dan tidak pernah terjadi masalah. Karenanya, ia memastikan akan mengejar para pelaku agar situasi keamanan di Papua Barat atau di Maybrat secara khusus kembali kondusif. Sementara itu, juru bicara Komnas TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengklaim kejadian yang menewaskan empat anggota TNI tersebut dilakukan oleh pihaknya. Seder Alun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita dari Internasional. 65 orang tewas dalam pertempuran Hoti dan pasukan pro-Yaman. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi kita edisi hari ini. Sederalun, sebanyak 65 orang pemberontak Hoti dan pasukan pro-pemerintah tewas dalam pertempuran untuk merebut Marib, kota strategis di Yaman. Baku tembak meletus ketika pemberontak Hoti menyerang posisi pro-pemerintah di selatan kota Marib. Seorang pejabat militer pemerintah Yaman menyatakan dari 65 korban tewas, masing-masing 22 orang dari pasukan pro-pemerintah dan 43 dari pemberontak Hoti. Selain itu dan 50 lainnya terluka dari pasukan pro-pemerintah. Pertempuran baru itu terjadi setelah serangan di pangkalan udara terbesar Yaman di selatan negara itu yang menewaskan sedikitnya 30 pejuang pro-pemerintah pada minggu 29 Agustus lalu, dalam insiden paling mematikan sejak Desember tahun lalu. Sebelumnya, pada bulan Februari, kelompok HOTI meningkatkan upaya mereka untuk merebut Marib, benteng terakhir pemerintah di wilayah utara dalam pertempuran yang telah menewaskan ratusan orang di kedua pihak. Penguasa wilayah kaya minyak tersebut akan memperkuat posisi tawar HOTI dalam pembicaraan damai. Dari newsroom Serambi Tanjung Permai, Demikian informasi pagi edisi hari ini, Jumat 3 September 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambiefm.com serta follow juga Twitter dan Instagram at Serambiefm. Sederhalun, wassalam.